Syukur atas nikmat umur, rumus bersyukur jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah. Saat kita senantiasa bersyukur, Allah bahagiakan kita. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, bersedekahlah. Saat kita bersedekah dengan keikhlasan, Allah kayakan kita. Nah, ini tadi belum tuntas. Ibu, saya mau tanya lagi nih. Mbak mungkin Mbak Mbak, Bu, ya. Biar enggak bertengkar sama calon tong. udah berapa persen Bu move on-nya sekarang? Itu pakai mic, Bu, itu agak keras ya apa harganya dul? Kurang 80% lah. 80%. Oh berarti Ibu tinggal nyici yang 20% itu. Nanti biar Ibu dapet. Saya saya hubungi deh debt collector-nya biar move on-nya diringankan lah ya. 20% oh, lagi amin, ya. Berarti, tapi jawabannya gimana Bu tadi Bu? Mana jawabannya tadi? Jawabannya gimana tadi? Alhamdulillah puas sih Alhamdulillah ya puas tinggal 20% lagi Berarti 15% dengan kepuasan ibu pagi ya, ini ya Lebih Dari banyak berdoa kita. dan lebih banyak ya, menerima lah Ya udah terima Mbak, tahu gak cowok yang paling bodoh di dunia ini? Siapa yeah. itu? Mantan kamu karena udah melepas bidadari Ya <laughs> <coughs> <laughs> ada pertanyaan instagram kembali at underscore erikusno Assalamualaikum Pak Ustadz Usalam. apakah boleh seorang istri merias wajahnya berlebihan wow. sampai merubah seluruh bentuk tubuhnya sampai aduhai dan menor hanya untuk bahagiakan suami supaya tidak berpaling ke istri tetangga Ini dia lagi mencari apa? Saya kata saja, ini yang istri atau suaminya nih. Boleh gak seorang istri, make berlebihan, mungkin dia pakai bedak sampai sini. Maksudnya, Siapa? Pak Badur. Pakai lipstick? Justru dianjurkan berdandan, bersolek, berkosmetik itu hakikatnya dalam pernikahan buat suami. Maka banyak kenapa rumah tangga yang mengalami kemudian kejenuhan kalau istri saya dianjurkan bu tolong deng kreatif jangan gitu-gitu aja kan kalau suami mah prioritasnya pakai duster yang udah bau kompor yang ininya udah sobek itu gitu aja serba salah mau nyium istri ininya koyok ininya minyak telon di bawahnya kayu putih ah nggak ada selera makanya orang suami banyak yang berbalik ke tetangga nah mestinya tadi bawa apa juga nanya saya boleh nggak berdandan untuk suami seharusnya sekali-kali pakai baju SMA bikin surprise. Suami, Suami datang dari rumah kita keluar dari balik pintu, ayam. Nah, Pakai baju suster, apa? Gak bang? Pakai baju suster. Pakai baju suster. Eh nggak <tik> punya baju SMA. Terus kan di rumah seadanya baju pakut. Itu lebih baik. Akbar kalau pulang syuting lagi pulang ke Surabaya. Isinya Istri bukan bukan. Baju <tuk> eh, bukan. Akbar pulang pakai baju dokter. Apa? Eh, bukan. Akhbar pulang pakai baju pohon-pohonan. Dan untuk membahagiakan suami. Supaya kita jangan suami jenuh karena penampilannya. Nih Ibu, malah sekali prioritasnya terbalik, disorientasi. Kamu keluar segala dipakai, ditebelin dan lain sebagainya untuk suami segala sesuatunya, okay? you are my everything bukan buat tetangga <tuk> <ya>. <tuk> itu enggak dong? bagus nih pertanyaannya ngetin dan, dan itu buat suami bukan buat yang lain maka kenapa terjadi banyak pelakor ya, perebut laki orang karena yang lain lebih asik dilihatnya dari kita lihat suami, apa, istri jenuh masih teh manis juga nggak berselera beda sama simba warung tegal dengan manisnya <tuk> ini Pelayanan-pelayanan, jadi gak apa-apa kalau bersolek, tapi jangan berlebihan juga. Ya kalau orang Sunda bilang mah, buuk di beruman, buntu di behlan, terus bengut di bodasan, eh bohong hidung. Cik atung mikil. Tadi ada lagi. Tadi ada tuh. Adol suka suruh pakai baju sipir. Kenapa lagi? Jadi segmen 2 ada, ada yang banget. Hitamnya bukan ada. hitam banget, putih tua ya. Putih tapi bang. Jadi kesimpulannya adalah Bagaimana apapun yang Allah beri kepada kita Itu hakikatnya dari sisinya Seperti analogi gini Yang jadi maksiat dari setiap maksiat kita Bukan maksiatnya Tapi siapa yang dimaksiatinya Ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri Bukan tidak bersyukurnya Berarti menghina pemberian Allah itu yang jadi azab kepada kita. Maka rumusnya kalau ingin tambahan, La insyaakartum, la aji dan nakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan yang bahaya. Kalau engkau kupur, mengingkari pemberianku. Engkau hina, engkau caci pemberianku. Wala inka fortum ada bila sadid. Tunggu tanggal mainnya. Kau tidak akan bahagia hidup. Mati sengsara, hidup merana. Akhirat masuk neraka. Naudhu bila. Seur juara, menginspirasi untuk kita tetap bersyukur kepada ilahi. Apapun rezekinya itu. Takdir adalah takdir, tapi dengan senyum dan rasa syukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Allahumma a'inni ala jikrika, ya Allah bantulah kami selalu mengingatmu. Kusyukrika, bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Amin. Wahusni ibadatika, berikan kekuatan kepada kami untuk memanfaatkan kuota sisa usia. Tetap meningkatkan perbaikan ibadah kepadamu. Amin. Manna Rabbi Karo Bijaatiama Yasi puno sama Hamusali I